Selamat siang Pak Wanto Ya selamat siang Silahkan komentar Anda Pak Ya saya kira itu diabaikan aja ya Syukur-syukur mereka mau ngundurin diri Terus s e kalian diganti gitu, terima kasih Oke,、okay, terima kasih Bapak Fandi selamat siang Ya selamat siang para p e r h a t i Ya s i l a k a n Bapak Saya pikir itu karya <guruh> Apa ya, perusahaan BUMN yang monopoli segala m a c a m Servisnya jelek kok Masih melakukan hal-hal kayak gitu g、hmm. a t Cuma memikirkan kelompok aja Saya pikir padahal itu kan udah ter, terbukti lah dia punya profesionalisme seperti apa. Kenapa nggak ada kesempatan gitu buat nyoba ya. Iya.、Yeah. Karena setelah pergantian-pergantian di RTLN, perbaikan nggak pernah ada gitu. Jadi、mm. saya pikir bagus ya padahal masuk ke situ gitu. Terima kasih b u Baik, terima kasih. Bapak Andi, selamat siang. Ya, saya setuju sekali tuh dengan Bapak yang pertama itu,、hmm. ya. Ya, sekalian aja u n u mengundukkan semua itu, memang sudah nggak benar semua itu kan, lihat aja kita punya p l n sekarang bagaimana.、Hmm. Bagus itu,、uh -huh. ya. Kita Baik, terima, terima kasih、saya. Bapak. Bapak Harsono, selamat siang. Siang, saya setuju dengan yang komentar yang pertama, kesempatan <laughs> untuk bersihin yang KKN、yeah. di dalam gitu.、Hmm. Itu aja sih. Bapak Edison, selamat siang. Halo. Silahkan Bapak. Uh, saya setuju dengan pendengar, bapak pendengar yang pertama ya、uh -huh. Jadi syukur-syukur tuh yang lama-lama tuh pada berhenti semua Jadi、uh -huh. padahal kami konsumen PLN 100% mendukungmu Maju tuh Oke,、okay, terima kasih Pak Edison, Bapak Rudy selamat siang Bapak Rudy selamat siang Siang Silahkan Bapak Ya itu menunjukkan kebobrokan k di dalam PLN Mm -hmm. Ya orang yang menganggur di Indonesia masih banyak pengangguran Masih mau mengisi kalau dia mau pada berhenti Oke、okay. m e m beri komentar sedikit nih Iya silahkan Pak p e m e t a h kalau m e n u n j u k k n Pak Dalan kan, itu sudah tidak salah lagi、yang、satu b e r h e n orangnya baik Itu pasti sudah tidak salah itu Itu a j a Bu Oke、okay, terima kasih Bapak Herman Berikutnya Bapak Peter Selamat siang Pak Ya, Selamat siang Bu Silahkan Ya itu mendingan kalau dia orang mau mengundurkan diri Dikasih aja Bu Soalnya PLN ini banyak korupsinya Terutama divisi P2 d PL ya itu Itu luar biasa itu Orang lapangannya itu sering menjebak Customer-customer listrik Kita tuh tidak berdaya menghadapi mereka gitu loh. Jadi mendingan diganti profesional Kalau dia kepala-kepala、eh, cabangnya mau mengundurkan diri Diganti aja semua dengan orang profesional gitu Sekian Bapak Paulo silahkan Ya siang Bu Siang、eh, Pak Kalau saya jadi Pak Dalan Iskan balik mengancam Bu Kalau selama ini kerja mereka tuh n gak g bener di PLN Bersiap-siap lah untuk lengser Masih banyak kok yang ngantri mau jadi karyawan PLN Bu kasih Oke terima kasih Pak Paulus Berikutnya Bapak Johan Selamat siang Pak Oh itu bagus Bu Biar mengundukkan dirinya jadi sampah itu semua Ya Sampah itu pergi jauh-jauh Ganti anak baru b a r baik-baik kerjanya Ya makasih Oke,、okay, terima kasih Bapak Johan. Bapak Andrea, selamat siang Pak. Selamat siang. Silakan Pak. Saya pikir Pak Dalan tuh sudah kelihatan hasil kerjanya selama ini dan juga integritasnya di masyarakat. Jadi kalau ada yang mau minta berhenti, itu kelihatan bahwa itu orang-orang yang yang jiwanya bengkok dan tidak profesional. Ganti saja, tidak ada masalah. Masyarakat Indonesia banyak yang pintar dan dan jujurnya juga banyak. Jadi Kalau ada yang mau mundur diri, silakan saja, saya pikir. Bapak Andre, bagaimana pendapatnya, Pak? Ya, saya sih pendapatnya ya siapapun yang duduk menjadi. Direktur PN, yang penting, nggak korupsi, ya, kayak daftaran, gitu. Pak Andre, mohon dikecilkan suara radio Anda, Pak. Oke,、okay, terima kasih. Iya, kalau ternyata dia memang kinerjanya bagus, Pak Dahlan dianggap apa yang harus d i k a、e, n diangkatnya Pak Dahlan menjadi diri juga ada tes proper, tes segala macam-macam.、E, alasan apa? Alasannya harus di, dijelasin kenapa Pak Dahlan ini, lalu memang ternyata kinerjanya memang bagus, takut, i d a k ada yang penting untuk... en baik loh untuk pelayanan t k a i mata-mata, m a k a n Oke, telepon berikutnya, Bapak Syahril. Selamat siang, Pak. Halo. Ya, selamat siang Bapak Syahril. Silakan. Halo. Ya. Silakan, Pak. Menurut saya itu suatu perusahaan yang padat teknologi, di mana tidak sembarang sarjana yang bisa di situ. Katakanlah dia memang サマサイブリューサマサイブリューサマサイブリューサマサイブリューサマサイブリュ e サマサイブリュ a サマサイブリューサマサイブリュー人マサイブリューサマサイブリューサマサイブリューサマサイブリューサマサイブリューサマサイブリューサマサイブリューサマサイブリューサマサイブリューサマサイブリューサマサイブリューサマサイブリューサマサイブリューサマサイブリューサマサマサイブリューサマサマサイブリューサマサマサマサイブリュー はい。The show must go on. Itu aja Uh, saya rasa sih sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah, namun untuk menghadapi dari、uh, internal p l n s d i bahwa tidak akan mendukung, itu saya rasa n g g a k masalah, sebab pimpinan j a p i l a y a h itu kan nantinya setelah Pak Dahlan misalnya jadi dilantik, itu kan bisa ditunjuk kembali, artinya tidak menunjuk orang y a m a d a r i yang t a d i n y a asisten manajer atau apa ditempatkan menjadi Jadi n g g a k masalah saya rasa,、okay. jadi kita tidak perlu takut untuk menghadapi itu. Iya. Ya, baik, terima kasih Bapak Femi Selamat sore、oh, Iya, sore s i l a k a n Iya, mengatakan Bapak Bapak disini PLN takut sarang penyamunnya terbongkar、hmm. Itu saja Oke、okay. okay. Iya PLN takut sarang penyamunnya terbongkar Dalam ya Pak Femi ya. <laughs> Selamat sore Pak Abu Selamat sore Bu s i l a k a n Pak Abu Ya, kalau yang pimpinan cabangnya mau berhenti berhenti aja, g a k、hmm. usah diributin. Mungkin、hmm. takut sama Pak Jalan kali mau, mau apa mau memberantas yang yang yang pengurusan listriknya bermacam-macam seperti itu loh,、hmm. yang repot-repotnya yang banyak gitu. Itu aja. Oke,、okay, silahkan. Terima kasih, Pak Eka. シーランさん ああ、セプンタイヤーのリピーターが2つのリピーターが2つのリピータが2つのリピーターが2つのリピーターが2つのリピーターが2つのリピーター a 2つのリピー Hmm. Jadi menurut saya pas sekali itu orang untuk jadikan di r u t a i l en, apa namanya untuk kalau dia mau korup b i a n y a udah banyak kok dan dia dapat sendiri. Jadi、uh, benar juga untuk memberantas sarang penyamun di dalamnya itu. Terima kasih. Iya terima kasih. Kita menuju Pak Surya. Iya. Selamat sore semua. Silahkan. Saya pikir sih bagus itu mau mengundurkan diri. Kebetulan diarin a j i suruh pada mengundurin diri. Tapi、hmm. pada dipetik masih bayar p e sangon. Oke、okay, bu. Oke. Enam tiga tiga sembilan satu enam puluh untuk anda Mitra Bisnis yang juga ingin berkomentar mengenai penolakan CEO Grup Jawa Pos Dalan i s k a n sebagai Direktur Utama PLN. Ibu Ani. Hai. Silahkan ibu. Ya, selamat sore. Ya.、Yeah. Menurut saya. Sudah terbukti bahwa kinerja PLN selama ini sangat-sangat buruk dengan sejuta alasan mereka mengatakan ini dan itu. Jadi sekarang Musti memang harus ada orang baru yang,、uh, yang, yang me perlu membenahi PLN. Saya rasa ancaman-ancaman tidak perlu takut. Oke,、okay. terima kasih. Terima kasih, s u p p o r t n y a Ibu. Bapak Irwan. Halo. Silakan, h、uh, kalau menurut saya sih dengan masuknya Pak d a w a n itu... Organisasi PLN akan mendapatkan iklim yang baru ya. Tapi、uh, seberapa besar energinya padahal untuk、uh, merestrukturisasi PLN itu jadi pertanyaan juga. Ya,、hmm. sekian dari saya. Ya,、yeah, baik.